Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, zikir di dalam bahasa Arab mempunyai makna ganda, yaitu menutur dengan lisan dan mengingat dengan hati. Di dalam istilah kedua-duanya digunakan. Jadi orang berzikir itu tidak hanya mulutnya saja. Tapi juga dengan mengingat apa yang dizikiri. Jadi mulut kita mengatakan Allah, Allah, Allah. Pikiran dan hati kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir yang paling zikir adalah sholat. Dan kita sebagai orang-orang mukmin disuruh untuk berzikir banyak sekali. Dan perbedaan orang mukmin dengan orang munafik adalah dari banyak sedikitnya zikir. Orang-orang munafik itu zikirnya hanya sedikit, orang mukmin zikirnya banyak. Zikir yang paling zikir adalah sholat. Aqimis sholata tak dizikir. Jadi kalau sholat saja ini tidak dilakukan maka jelas. Zikirnya sangat sedikit Menurut minimal kita akan melakukan sholat Karena di dalam sholat semuanya berzikir Tidak hanya mulut, tidak hanya pikiran, tidak hanya hati Tapi semua anggota badan kita Semuanya ikut meneguhkan, mengokohkan Apa yang kita ucapkan dengan lisan Dan apa yang kita ekrarkan dalam batin, dalam hati, dan pikiran ketika mengatakan subhanarabbiyal a'la bihamdih kita betul-betul merendahkan kepala kita bersucit ke Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi demikian pula ketika kita mengucapkan untuk memulai salat dengan Allahu akbar maka tidak ada sesuatu yang berarti dia Hadapan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.